Pak Leo, apa komentar Anda? Iya, sebetulnya dari dulu kan sudah ada warning bahwa Indonesia ini tidak boleh tergantung hanya pada satu produk saja untuk mensponsori satu aktivitas yang sifatnya lebih ke seni budaya maupun olahraga. Nah, Rokok ini kan dari dulu memang menjadi garda depan untuk mensponsori satu aktivitas seni budaya, termasuk musik. Kemudian juga olahraga, bayangin saja pertandingan tinju disponsori oleh Rokok. Dan itu hanya terjadi di Indonesia. Karena itulah sebetulnya warning yang ada sejak lama itu memang harus dicikapi secara... Bagus oleh semua pihak termasuk oleh aktivis yang berkaitan dengan masalah-masalah uh, uh, kesehatan dan juga yang berkaitan dengan uh, seni budaya juga. Jadi intinya selama ini yang menggantikan posisi sementara itu kan telco, telekomunikasi. Beberapa produk yang lain yang uh, ada kaitannya dengan makanan, produk makanan, minuman. Bahkan sepeda motor sekarang ini menjadi dominan sekali. Merek-merk tertentu itu mensponsori aktivitas musik. Yang paling unik adalah sudah lebih dari 5 tahun terakhir ini... Sebetulnya ada perusahaan rokok yang sudah membentuk satu yayasan, saya harus sebutkan namanya karena ini adalah memang menjadi satu mereknya. Itu adalah Yayasan Sampurna atau Sam, Sampurna Foundation Sampurna Foundation ini ternyata memberikan ruang, diberikan ruang bagi perusahaan yang intinya adalah rokok itu Untuk mensponsori aktivitas yang sifatnya pendidikan maupun seni budaya Dan sudah cukup lama itu aktivitas Sampurna Foundation ini Diikuti kemudian beberapa tahun terakhir ini adalah Jarum Foundation Jarum Foundation ini mensponsori aktivitas musik. Karena itulah ada yang tulisannya adalah Jarum Foundation Seni Budaya. Itulah yang terjadi di Indonesia. Saya nggak tahu bagaimana mengantisipasinya, tapi yang pasti Foundation atau yayasan inilah yang ada di balik upaya agar pergerakan seni budaya maupun olahraga itu tidak berhenti. Lalu jika dilihat, pemerintah terkesan galau. Di mana pemerintah juga sepertinya membutuhkan pendapatan dari industri rokok. Melihat tarif cukai yang terus naik, tapi juga melakukan pembatasan melalui pengetatan aturan. Bagaimana bapak melihatnya? Saya kira dari dulu kan pemerintah kita seperti itu. Sekarang aja yang terjadi misalnya mau menaikkan harga BBM aja juga sangat ragu-ragu ya. Juga begitu juga dengan rokok. Saya kira apabila mereka memang memakai foundation atau memakai sebuah yayasan, sementara itu ada aturan-aturan bahwa di venue itu tidak ada tidak dibolehkan untuk menghindarkan rokok-rokok secara fisik. Pada saat itu seharusnya itu diantisipasi sebagai sesuatu yang diizinkan. Karena kalau kalau tidak, terserang tidak ada pengganti perusahaan rokok sebetulnya untuk aktivitas yang sifatnya seni budaya dan jumlahnya kalau satu kali patlahan itu biasanya miliar. Dan hanya ditutup oleh perusahaan rokok selama ini. Aktivitas musik dari luar negeri, itu selalu ada produk rokok yang mensponsori. Kalau saya boleh usul, sebetulnya sepanjang dia tidak secara vulgar meletakkan logo-logo itu sebagai bagian dari sponsor kegiatan itu. ya Misalnya, setara fisik tidak ya, ada bentuk-bentuk rokoknya, kemudian tidak ada logo-logo rokoknya, yang ada hanya tulisan foundation-nya. Jinkanlah untuk melakukan hal yang seperti itu. Kalau tidak, saya collapse sebetulnya seni Indonesia maupun olahraga. Demikian pengamat musik Bens Leo. Saya Wendy Lim.